tapi rencana ini menyimpan potensi konflik antara pemilik kendaraan dengan juru parkir yang mungkin masih meminta uang parkir di arealnya. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan promotor musik, Adri Subono. Mas Adri, bagaimana komentar Anda? Ya, idenya sebetulnya adalah untuk meningkatkan... Ya, semuanya idenya sebetulnya bagus, tapi pada, pada dasarnya nanti pada, pada, pada pelaksanaannya gimana ya? Karena... Asal jangan sampai nanti dikenakan lagi parkir, apa namanya biaya parkir dari si orang yang bertugas di, di lapangan ya. Itu kan kadang-kadang terjadi,、eh, apa ya bukannya tidak adanya kerjasama antara pusat dengan di lapangan, tapi nanti kalau kita nggak bayar parkir cash gitu, nanti mungkin bisa, bisa saja tidak dapat tempat, kayak begitu. Ya, idenya sebenarnya bagus, cuma nggak tahu pelaksanaan nanti kayak gimana gitu. Jadi, Pemda harus menyiapkan si tukang parkir juga, ya, Mas. Ya, itulah, itulah. Nanti,、eh, nanti gimana caranya?、Eh, apa ya, menyepakati antara pusat yang, yang menarik、eh, biaya bulanan itu dengan si juru parkir yang di lapangan, kan? Biasanya, ya, ada juga parkir-parkir liar yang, yang tidak, tidak apa ya, tidak terdaftar, kayak begitu ya. Yang ada hasilnya nanti, n y a takutnya kan, kita, si pengendara m o b i l i t u tidak mendapatkan parkir walaupun kita sudah bayar gitu. Ya itulah makanya nantinya siapa tahu nantinya mudah-mudahan tidak terjadi ya. Tapi siapa tahu nantinya malah orang yang memberikan cash di tempat itu akan mendapatkan parkir. Ya ini kan sering, sering sekali terjadi kayak gituan gitu loh. Dimana ketika kita memerlukan sesuatu, tapi kita tidak memberikan cash, kita tidak mendapatkan yang terbaik gitu kan. Bisa saja terjadi. Rencananya sih para tukang parkir itu akan digaji 1,7 juta per bulan. Nah kalau begitu kekhawatiran Anda tadi masih ada nggak? Wow, kalau 1,7 juta bagi juruparkir sih ya satu pendapatan yang besar sekali, mustinya itu bisa menjamin ya.、Eh. Tapi kadang-kadang ya gitu ya, juruparkir itu kan cuma dikasih seragam ya. Siapa tahu nanti sekali waktu dia memberikan, ya kita ngomong jelek aja, bisa aja seragamnya dipindahkan kepada orang lain, sehingga orang lain itu yang tidak, tidak semestinya pakai seragam itu ya dia、eh, apa di lapangan dan dia juga akan memberikan fesis hanya kepada orang yang memberikan cash gitu kan. Ini semua kemungkinan bisa terjadi gitu Karena ya diperlukan kedisiplinan, gitu. kalau 1,7 ya sebesar sekali sebetulnya cukup sebetulnya untuk hidup sebagai seorang juru parkir kan. Itulah kadang-kadang kan dimana ada kesempatan ya bisa s a y a sejadi dimana ada kesempatan bisa mendapatkan tambahan ya mungkin s a y a bisa terjadi yang diberikan parkir adalah yang memberikan cash juga gitu kan. Siapa bisa ngontrol bagaimana cara pengontrolannya gitu kan. Demikian Adri s u b o n o dan saya Rizal Andika.